Bisa ke tanah. Nah insya Allah bisa ke arah sana. Karena sifat manusia itu kan e, tidak stabil ya. Jadi karena tidak stabil itu dia mau ke arah mana. Kalau dia tidak stabilnya karena yang positif ya dia akan baik, akan diberi kesihatan oleh Allah. Tapi kalau sifat tidak stabilnya lari ke negatif ya dia ditunggu. Sampai nanti suatu ketika ini kayaknya ini harus diperingatkan agar dia kembali. Iya. Uh -huh ya jadi diingatkan oleh Allah taala melalui musibah-musibah yang sebenarnya dia bikin sendiri gitu. Oh, oh, oh. Yeah. Jadi kalau mamanya kita di pengajian nih, yeah. mau dengerin. Yeah. Kemudian oh iya saya salah. Ini kan belum dikasih peringatan sama Allah, belum dikasih musibah. Betul. Tapi beliau sudah berubah. Yeah. ini enggak jadi peringatannya. Kok oh, bisa itu? Iya nah, seperti itu. Iya <laughs> iya, mudah-mudahan yeah. uh, semua niat yang hadir di sini nilai taala. Dan sampai nanti kena peringatan dulu, baru deh berasanya harus berubah. Ada yang sehat hepatitis tapi di sini? Nggak ada yang hepatitis sama sekali ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat juga. Yang di rumah juga, nanti kami akan menantikan telepon dari Anda. Tapi karena sudah waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, mari sama-sama kita menjalankan ibadah salat subuh. Dan setelah lagi, bengkel hati akan kembali. Bapak, mau kemana Pak? Udah subuh. Ok ya, nanti kita balik lagi dan ke mana-mana, Pemirsa. Pemirsa kembali lagi masih di acara Bengkel Hati. Dan uh, sering sekali kejadian jamaah yang belum bisa bersilaturahmi langsung dengan Ustaz Tapi karena memperhatikan dan mendengar dan juga melihat cerita Ustaz Danu waktu uh, bertemu dengan jamaah yang lainnya, karena masalahnya sama atau mungkin Uh, biasanya kadang-kadang penyakitnya sama Menjalankan solusi yang diberikan oleh Ustadz Danu Walaupun tidak langsung kepada dirinya Alhamdulillah setelah solusi itu dijalankan um, Banyak sekali jamaah yang sudah sembuh Saya sering sekali ketemu Yang tutup salam dengan Ustadz Danu Yang belum pernah sempat ketemu Tapi menjalankan solusi yang diberikan Secara tidak langsung Alhamdulillah berangsur-angsur keadaannya jauh lebih baik Nah Berikut ini, sama-sama kita akan menyaksikan cerita Ustaz Danu waktu bertemu dengan salah satu jamaahnya. Bagaimana musibahnya dan bagaimana solusi diberikan? Mari, sama-sama kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya perkenalkan nama saya Sunario. Ini istri saya, Asyumwatu. Ini anak saya, Sri Imam Sumasa. Ah. Dia kena gangguan jimbabak. Si itu dia dulu waktu Mereka. ke Jakarta, ke Istiqlal, uh -huh. itu Masjid Istiqlal, ya. Dia berpunyai ngadar kemengin ke Masjid Istiqlal. Dan uh -huh. dari sana pulang naik kereta, itu kebingungan. Dia dulu sering mencari hmm. ilmu-ilmu kesanuragan anu itu, hmm. itu, ada sakit ada anah ini, ya. E -oh. Rumah, Pak. Yang kan orang-orang itu, itu. itu bisa hidup ramalan-ramalan gitu malang, ramal. Ramalan ramalan-ramalan oh. ramalan-ramalan itu kayak, gitu. Oh, yang oh dulu sering gitu kayak, sering menarik-menarik itu diri loh oh ya, nah, baru bisa ya. kalau nyari-nyari sama saya aja hmm. itu dulu waktu di SMA hmm. udah mulai dia cari-cari ilmu-ilmu itu oh ilmu, ilmu, ilmu itu, ilmu oh, itu. Nah. Gitu, tiba -tiba kemana itu dikasih Kupris di tempat apa ya pisang pisang kulanan, terus di malai emang kiri ya oh kepel banyak lagi, tidak meminjamkan perut supaya tadi seperti saya tadi silang dari kecil itu saya pengen jadi apa kita mandiri gitu oh jadi mirip saya itu sebenarnya saya begini mandiri cuma Mandiri saya ya yang biasa-biasa. Kalau lapar makan itu mandiri lah ya. Gak usah diulang maksudnya. Ya sudah gak apa-apa. Ini juga apa namanya. Kalau mamanya Mas Tui Imam Subarcah ini memang serius. Kalau memang diawali memang ilmu-ilmu ada di dalam itu berontak. Benar menguasai itu ini mah harus dikeluarkan nah ini mas mas mas imam atau mas berkah ini ya, ikhlas nggak dikeluarkan ilmu nya ikhlas, ikhlas ya karena Allah ya jadi ya memang janganlah jangan mencari yang seperti itu itu duniawi saja yang kita cari sebagai hamba Allah adalah ridha Allah yaitu akhirat walaupun kita mencarinya akhirat, Allah itu nanti akan ngasih duniawinya. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita tetap dekat pada Allah, tapi kita istighfar dunianya itu jelas, Allah akan ngasih. Bapak, ibu, sama Mas istighfar aja ya nyantai aja. Saya bantu untuk uh, ngeluarin. Mudah-mudahan Allah itu sehingga keluar ya. Aduh. Mari kita doa sama-sama, bapak, ibu, sama Mas Imam istighfar aja, Lirik aja ya. Mohon batin. Alhamdulillah cukup yeah. ah, mudah-mudahanlah ya, ini bisa bermanfaat bagi -fah. Subarka ya. Alhamdulillah insyaallah ya. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Yes. Ya. Ya, Itu tadi sempat ketemu dengan salah satu tim dari MNC namanya Haji Subarkah Iya. Iya. Iya. Bapak perkuruan kali. Namanya sama, bentuknya beda. Yang ini lebih muda. lebih muda. Nah, yang itu. satunya lebih emosional. Suka <laughs> marah-marah aja. Pak <laughs> ya. Ustaz, ini tadi pertemuan Pak Ustaz dengan satu Ustaz yang suka nyilmu-nyilmu gitu, Pak Ustaz. Iya, karena gak sadar aja. Nah, itu kan mungkin ada juga nih orang yang secara tidak sadar, Pak Ustaz, menjalankan satu amalan atau bahkan sampai satu ritual. Rp. Dia nggak nyadar kalau ternyata dia itu sudah mengundang jin ke dalam dirinya. Iya, iya pak ustadz ya. Jadi saya seperti itu. Jadi uh, kenapa salah satu hal yang harus kita ceritakan pada para jamaah itu juga uh, apa namanya hati-hati mempelajari ilmu seperti itu. Bukan bukan berarti dari saya sebagai seorang manusia itu jangan ini enggak sih saya cuma berhati-hati karena. Ilmu itu bisa mengontrol kita. Kita nggak boleh sombong. Yeah. Ilmu tersebut nanti bisa mengontrol kita. Nanti dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi keimanan kita labil, ya yeah. keimanan yang labil itu gimana? Bisa aja mamanya bentrok terus dengan istri mamanya, atau bentrok terus dengan orang tua mamanya atau bandel, atau keluar jalur dari uh, syariah, ya, itu bisa, itu, itu labilnya keimanan kita. Nah, kemudian emosional kita tinggi, kemudian ngalamunya lebih kuat, nah ini ilmu dia akan, akan istilahnya kalau elektron di dalam, apa namanya, reaksi fusi itu, tahap <guluh> stabil. Oh, itu Ustadz yang gampang dimengerti gitu. Ini biar kalian dengerin orang pintar itu paham. <laughs> Intinya kalau orang-orang gede, -orang orang -orang di, dia akan menjadi tidak sabil. Menjadi tidak sabil itu menjadi gampang sekali hancur. istilahnya. Nah ini buat orang-orang yang sudah seperti itu kondisinya untuk mm -hmm. menghilangkannya bagaimana Bapak Ustadz? Nanti aman nih jalan sampai nanti ada yang mencoba tiba-tiba kenyataan kejar lagi Bapak Ustadz. Gimana tuh Bapak Ustadz? Hmm. Iya, sebenernya saya sebenarnya juga sering ketemu sama para jamaah. Hmm. Itu sudah capek ke orang pinter, kan ya. Entah itu <laughs> orang pinter, para normal, atau orang pinter mengaku kiai kan banyak yang itu Betul. itu capek. Semakin lama badannya semakin berat dan nggak karu-karuan. Itu sampai saya. Soalnya loh ada yang ini nih, e ada <laughs> ya begitu saya kerjain aja. Tidak saya kapok Ustaz, yaudah kalau kapok kembali ke jalan Allah ya Nanti kalau sudah kembali, nanti tidak kapok lagi, tidak saya udah kapok. Ya, sudah kapok Walaupun itu, ya kalau kita bisa katakan sambil itu nyum-nyum Sebenarnya mereka melakukan perbuatan musrik Cuma musriknya ini bisa musrik Karena lupa, tidak tahu atau sengaja nah, Ini kan beda-beda ya Ya yes. kalau itu saya nggak nerangin deh, biarin aja Allah yang penting. Allah yang sengaja ya. Iya, yang ya, ya, yang penting saya yes. kalau udah melihat ada orang yang mau kembali jalan Itu tuh seneng udah itu aja. Ya yes. saya tidak membahas tersamutrik begini-begini nggak perlulah itu dibahas. Yang gitu ya. Ya yes. kenapa saya nggak pernah membahas yang begitu-begitu? Ya saya inget aja cerita Rasul sama Umar bin Khattab pada waktu Umar belum masuk. Islam belum menjadi sahabat Rasul kan beliau juga benci sekali sama Rasul. Betul. Tapi setelah Umar masuk Islam ya Rasul nggak pernah hutak atik lagi. Hanya saya juga gitu, sudah biarinlah. Itu urusannya beliau dengan Allah Taala. Jadi saya hanya cuma bagaimana mencoba untuk mengiring kembali ke jalan Allah yang baik, yang benar, jalanil syariat lagi yang baik, yang benar, gitu-gitu. Iya. -gitu. Supaya pekuni lauk kan terhitung. Amatoh ya Bapak, Iya, seperti itu, tidak usah bahas yang buruk-buruk. Eh. Oke, okay. nanti kita teruskan kembali dan setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya langsung dengan Satu Danu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Begala Hati. Acara bengkel hati ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida Kompleks MNC TV dan e, siapapun anda mungkin bersama majelis taklim, bersama rombongan ibu-ibu atau bapak-bapak karang taruna, pengajian RT mau hadir di acara bengkel hati, monggo silakan. Acara ini selalu hadir Insya Allah setiap hari Minggu dan juga hari Senin kita mulai dari setengah lima pagi sampai dengan jam enam. Nah. Buat anda yang bersama rombongan ingin hadir, ingin datang di acara Bikan ini. Supaya kami juga bisa menyediakan tempat untuk anda. Kami mohon anda mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu. Dengan cara mengirimkan fax ke nomor 021-840-8919. Sekali lagi nomornya adalah 021-840-8919. Itu untuk konfirmasi kedatangan bersama rombongan. Tapi kalau misalnya anda cuma... Berdua, bertiga, berempat Suka banyak yang nanya Mas gue, Saya lupa kirim suratnya Untuk konfirmasi saya mau datang sama uh, Suami saya Loh, Kalau cuma berdua, bertiga, berempat Gak perlu pakai surat konfirmasi Bapak Ibu sekalian Jadi silahkan aja langsung datang Ke MNC TV Kita selalu uh, hadir Insya Allah di Masjid An Nida Yang ada di kompleks MNC TV Berikutnya, seperti saya janjikan tadi, bahwa saya akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir di sini, untuk bisa bertanya langsung dengan Ustaz Danu. Monggo, yang mau bertanya silahkan, sebutkan namanya, asalnya dari mana? Ya, nanti ya, Bu, ya. Nanti ya. Nanti ya. Assalamualaikum Ibu, warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nama saya Santi Jafar, dari Majelis Taklim, Antam Komplek Antam Pomala Sulawesi Tenggara. Keluhan saya Pak Ustaz, saya sering mengeluh sesak napas. jika jika badan saya terasa sakit, capek, saya langsung gampang terkena serangan sesak eh, napas. Sesak napas. Iya. Bukan karena saluranannya udah kesempitan gitu ya Bu ya, bukannya. Bukan Pak. Saluranannya torakiat sembelan. Seperti itu. Kalau sudah kecapean, Langsung sesak nafas. Oh, atau mungkin bajunya yang ditempat? Tidak. <laughs> Ibu siapa tadi, Ibu? Santi Jafar. Santi Jafar? Iya. Yeah. Ibu Santi Jafar. Maksudnya Ibu istrinya Pak Jafar gitu ya? Iya. Yeah. Oh, iya, iya, iya. <laughs> Kalau Sati Payokara, tuh, itu berarti kita saudaraan. <laughs> Tunggu berani bilang gitu? Tunggu berani mas. <laughs> <laughs> iya <duit. tuh, duit. laughs> yeah, Ibu Santi Ibu Santi sesak napas ini biasanya yang saya ketahui ada dua hal Bukan karena kecapaian awalnya Tapi yang pertama biasanya orang yang sesak napas Yang pertama adalah pendiam Kalau ada masalah atau jengkel banyak diam Yang kedua hobinya memang marah Ini memang sangat bersenangan tapi Dua-duanya bisa sesak nafas. Bu Santi pilih yang mana nih? Kadang cepat marah. Agak dekat, agak dekat? Kadang cepat marah. Oh, ya, benar sih. Alhamdulillah saya senang sekali, karena memang kalau memang saya melihat Bu Santi begini sebenarnya saya sudah tahu. Cuma tapi ingin jujur jujuran aja. Bu Santi lebih jujur. Ini tadi maknanya tersenyum loh. Roketnya tadi di sebelah kanan tersenyum. Oh, jujur, dia tep, dia jujur gitu Jadi Ibu Santi Kalau Ibu Santi Ingin sembuh dari sesak napasnya, Yang pertama Kurangi atau hilangkan Yang sering emosi Kepada siapa? Pada anak umamanya Pada siapa? Pada suami juga Umamanya Kalau pada anak emosinya bisa keluar Sama suami bisa aja marah tapi diem Gitu Ibu sama suami Sering marah gak? Yes. Sering juga, sering. sering Sering juga <laughs> Suaminya ada di sini Bu? Enggak ada Kira-kira nonton enggak Bu, kira-kira? Insya Allah Insya Allah nonton ya? ya? Benar nih? Benar Alhamdulillah Bu, begini bu Santi Mumpung ini, walaupun lewat kamera Ibu Santi tadi sesek enggak? Waktu sebelum datang ke masjid? Enggak Waktu kemarin di... Sebelum ke sini sesek ga? Iya Di penginapan Penginapan. Di penginapan sesek ya? Iya Kemudian mulai lari ke arah masjid sini Mulai seseknya hilang gitu? Iya Tuh Bisa ya? Gimana ya? Niatnya mungkin udah iklan nah, nah, Itu bahasa. Jadi bedanya kalau ini dengan rumah sakit begitu Kalau rumah sakit niatnya mau cari sembuh Datang dulu dikasih obat nah, uh. Baru sembuh Insya Allah Insya Allah ya. Kalau di masjid Anida Niatnya karena Mencoba niat karena Allah ya, ya. Silaturahim Mau mendengarkan pengajian Itu sudah disusun di sini. Nanti ketemu sama Ustadz Saya mau dengerin pengajiannya Mudah-mudahan Allah ridha Sehingga penyakit saya sembuh menurutnya. Ya itu bisa keturutan Makanya ya, puluh sampai ada. sini Sakit gak Bu? Enggak udah enakan Kan bingung Tapi, Tapi Bu Udabi kan jangan sampai begitu pulang dari sini Nanti sesak lagi Pak Ustadz Ya insya Allah enggak ah, Bu ya, ya. Sebenarnya Bu Santi itu sebenarnya baik juga ramah doyan cerita ya lah kok ibu-ibu yang lain ketawa emang bener bu emang begitu ya bener kan <tanda> doyan cerita cerita senyum senyum Bu Santi saya ingin menuntaskan penyakit Ibu semuanya kepada Allah agar Allah ridho sehingga Allah menyembuhkan Ibu Santi secara secara secara Allah saya tidak tahu persis tapi saya saya mohon Bu Santi, maukah Bu Santi Mulai hari ini di rumah Allah Di Masjid Anida ini Bu Santi berjanji untuk tidak Gampang emosi lagi kepada kepada anak-anak, pada suami Pada semuanya, sama teman-teman Juga jangan galak-galak, semuanya karena Allah Mau gak? Mau Benar nih? Benar Khususnya pada suami dulu, mau? Iya Nah, di sini ada kamera Sebelah kiri saya ini iya, yang lampunya merah sekarang Bu Santi, gimana caranya Bu Santi minta maaf sama suami? Sebutin nama dan cara minta maaf. Saya, saya pengin dengerin nih. Cara minta maafnya gimana Bu Santi sama suami? Sama suami ya. Sebutin nama suamiku yang bernama ini. Jadi biar enggak salah suami. Lah, karena yang nonton di sini laki-laki banyak se-Indonesia. Kepada suami saya Pak Muhammad Jafar di tempat ini saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya Atas kesalahan yang pernah saya perbuat dan sering marah kepada dia Lewat kesempatan ini saya ingin memohon sebesar-besarnya Atas perkataan yang pernah saya atas perkataan yang kasar pernah saya perbuat pada dia saya mohon maaf yang sebesar besarnya terima kasih alhamdulillah ini baru cerita minta maaf yang benar jelas urut gitu apa salahnya apa salahnya pernah berkata kasar hmm. cuma lempar gelas belum <laughs> Beliau ya, iya. Iya, makanya enggak disebutin. Panci doang ya, Bu. Panci. Ya. Panci juga enggak. Apa oh, panci enggak. Sendal, sendal. Enggak ada. Enggak. Ada segala lempar-lempar, Bu. Enggak. Iya, tapi alhamdulillah itu urut. It, inilah cara uh, minta maaf yang paling tidak seperti Ibu Santi. Kalau benar serius, saya pernah ini saya minta maaf, saya pernah ini saya minta maaf. Eh, ini cara-cara cara-cara cara-cara Islam. Ibaratnya kalau istilahnya Ibu Santi ini kita ceritakan taubat ceritanya taubatan Nusuhah itu punya dasar salah satunya ada di surat Al Baqarah ayat 160 Ilaladina tabu waslahu wabayanu baru nanti Allah menjawab faulaika <murra> atubu alaihim dalam surat ini dalam firman ini dalam ayat ini artinya Ilaladina <murra> tabu itu adalah mereka yang telah taubat waslahu <murra> mau melakukan perbaikan dari kesalahan. Wabayanu memberikan nasihat kebenaran dari Quran Allah menjawab atubu alaihim. Maka tobat mereka yang aku terima Makanya Kalau sudah Ibu Santi tadi Saya dengerin Bagus sebenarnya Itu bagus sekali Minta maafnya jelas Kemudian kemana Pernah berkata kasar Itu jelas sekali Nah Malaikat itu dengarnya juga jelas Benar hmm. nih Nah itu langsung Bisa aja ketulusan keikhlasan tobatnya Ibu Santi pada Allah melalui suami itu Itu bisa mengurangi dosa Sebesar mana dosanya terkurangi itu ketulusan Ibu Santi Kemudian tidak me, apa namanya tidak mengulangi lagi Dan dengan suami banyak senyum Udah itu aja sama anak banyak senyum Udah itu gak dikasih Bulanan senyum, dua bulan senyum, tiga bulan senyum, tiga bulan, senyum. Tiga bulan sih udah langsung minta denda, <laughs> kayak pajak kendaraan Pajang mobil, aja. telat tiga bulan, tiga <laughs> bulan. <laughs> Karena saya juga pernah kena denda lupa, <laughs> kan keliling terus jalan lupa kendaraan saya, saya habis, Dendanya nya banyak tapi kan nggak banyak empat setengah juta. Wah, <laughs> pajak <Banyak> amat. <laughs> iya, nggak habis pajaknya lumayan. <laughs> ya, Ibu Santi, lebih lega nggak di sini? lega bener, bilang apa sama Allah sekarang Al alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah alamin. alamin nanti tolong sampaikan salam saya pada saudara kita yang di sana di Kendari sama jamaah jamaah yang lain ayo kita kembali ke jalan Allah ayo kita kembali ke ayo kita kembali ke apa yang dikerjakan oleh Rasul mudah-mudahan senantiasa lurus kita ya, ya InsyaAllah salam Allah. buat pak Java pak ya. Java Ya, Pak Jafar Sidik apa bukan beda lagi Ahmad Jafar ya? Muhammad Jafar. Muhammad Jafar. Jafar ya. ya. ya. mudah-mudahan ya. manfaat ya, Pesantri ya. terima kasih. Assalamualaikum Sama -sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu. Sebentar ya, Bu ya, yang di belakang tunggu dulu ya, Bu. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mempertemukan saya dengan orang soleh seperti Ustaz Danu. Sebelumnya saya mau mendoakan dulu kepada Ustaz Danu, ya semoga Allah mewabarkan Ustaz Danu dengan husnul khotimah dan memasukkan ke surga surga yang Allah surga Fir'daws dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, subhanallah. Seterusnya saya mau minta solusinya, mau minta doanya kepada Ustadzanyu anak saya yang bernama. Make nya nggak bisa ibu? Agak deket design. ya. Agak deket yang bernama ya. Muhammad Nurul Amin. Muhammad Nurul Nurul Amin. Iya. Ya. Uh, ini Pak tadi nah herba si Palus. Terus herba si Palus pembekal oh, di otak. Uh -uh. Terus uh, sekarang teh efek sampingnya kena lemah IQ Oh gitu hmm, Tapi sekarang saya udah uh, tiap hari Minggu dan Senin ngikuti, Mik- Miknya agak deket bu ya ikuti Pak Ustadz Danu uh -huh. ya Terus saran-sarannya berdoa abis tahajud ya uh -huh. Iya Alhamdulillah sekarang tadinya malas belajar ah? udah agak mau belajar dan nulisnya udah agak bisa. Oh, alhamdulillah. Gak bisa baca, ya gak bisa nulis, umurnya 12 tahun. Heeh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Saya mohon solusinya, mohon doanya. Eh, ah, ah. uh, tapi Pak, kalau Al-Qur'an at-at pendek udah bisa, ayat kursi udah bisa di al ke bawah udah bisa. Oh, alhamdulillah. Sekarang teh dia nya minta pesantren tapi oh, sebayarannya enggak ada. <laughs> Cari pesantren yang gratis ada ya? Ada kayaknya ya? Ada insya Allah ada, ah banyak, ah Nanti teman-teman bisa nyariin ya. kok ada insyaallah Ya kalau gratis sekali enggak sih ya ya dikit-dikit lah Paling ya nasi beras berapa liter ya sebulannya? <laughs> <laughs> ada insya Allah Ibu <coughs> Ibu so, Sebentar uh, Ibu uh, Tadi pertanyaannya apa Pak Ustadz? Dulu putranya kena hidrocepalus dulu ya. ya Sekarang Sekarang alhamdulillah sering mendengarkan acara bengkel hati Pendoa uh. kemudian Sering tahajud alhamdulillah putranya uh. sudah Bisa yeah. Bisa interaksi bisa mau belajar Bisa lebih aktif gitu ya Ya ngomongnya juga belum Pakai bu. Macbook iya. Ya. Ngomongnya juga belum ini Pak, belum belajar. Ya? Apa sih? E, bisa semua gitu. Tapi sedikit-sedikit udah bisa. Oh, so, alhamdulillah. E, oh. Iya. Ya udah, yeah. e, kita break dulu, Bu, karena memang waktunya sangat terbatas. Pemirsa yang mungkin punya permasalahan yang sama, anak Anda mengalami e, musibah seperti yang dialami oleh Muhammad Nurul Amin. Amin. Betul ya? Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan jawaban untuk permasalahan yang dialami oleh beliau Untuk kita tetaplah bersama kami di Bengkel Hati Ya kembali lagi bersama saya Bayu Oktara dan juga ada Ustaz Danu Dan masih di acara Bengkel Hati yang disiarkan langsung dari Masjid An Nida di MNC TV Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari Ibu Sarifa. Sarifa Ibu Sarifa dari Bogor Di mana beliau mengalami musibah um, Bukan musibah juga ya Pak Ustaz ya Cuman mungkin. Peringatan, diberi peringatan Kalau putra yang belum akil balik yang terkena itu ada ujian, ada musibah oh, Ini dua, okay. musian dan musibah itu berbarengan Ujiannya yes. orang tua harus sabar, harus tekun, itiar baik Musibahnya itu dari orang tua sebenarnya gitu Berarti kalau 12 tahun akil balik, akil balik umur Kan terkenanya sebelum 12 tahun Oh dari situ iya, kan? dari sini ya. Oke monggo pak Ustad bagaimana solusinya untuk uh, adik kita Muhammad Nurul Amin? Ah uh, iya ini solusinya sih sebenarnya Ibu Saripah tadi udah benar. Jadi tahajud lapangkan dada dalam sujud kepada Allah Taala lapangkan dada jangan banyak protes. Kekurangan adik uh, Nurul Amin ini kekurangan kita sebagai orang tua. Jadi Lapang dada, menerima semua ini Lapang dada, kemudian eh, Tahajud Kalau Alhamdulillah ibu sudah merasakan Oh iya sudah mulai ada perubahan Teruskan tahajud ini Dan semata-mata Jangan hanya cuma karena adik Nurul Amin, tapi benar-benar Hati kita yang benar-benar Sujud pada Allah Ta'ala Nanti doanya baru dimohonkan Untuk adik, untuk apa? Mamanya Adik Nurul Amin ini belum bisa bicara Mohonkan pada Allah Ta'ala Ya Allah kumohon agar Jika anak saya yang bernama Nurul Amin ini Belum bisa bicara Kalau itu memang dari kesalahan saya Kesalahan suami saya Ampuni kami Ya Allah sebagai orang tuanya Doa itu terus-menerus dilantunkan Agar apa? Agar pengunci-pengunci bicara Yang sebenarnya yang mengunci Sebenarnya itu Allah Ta'ala sendiri Jadi Allah itu nanti akan melihat Karena Allah akan melihat merengek orang tuanya. Kalau orang tuanya merengeknya terus, cara merengeknya dengan sopan. Maksudnya merengek itu berdoa, ya ni ya. Cara berdoanya dengan sopan dan sabar dalam menunggu keadaan. Nanti Allah akan memberikan sedikit atau banyak itu kuasanya Allah. Jadi e, ibu Sarifah teruskan aja yang ibu kerjakan itu sudah sudah baik. Uh, kemudian nasihat saya, saya yakin Ibu Saripas juga sudah banyak paham. Lanjutkan aja dengan dengan senyum. Puntenya Pak Ustad? Iya, mangga um, bu, mangga. Makanya juga sakit ya, udah 20 tahun sakitnya berat sebelah. Cuma nggak bisa cari dapetkah, nggak bisa, cuman bisanya ke masjid, puasa, uh, ngaji, cuman bisanya segitu gitu. Ya. Diri juga? Salatnya nggak bisa salat mah bisa. Oh, salatnya bisa ya. Maksudnya, bisanya cuman ke masjid, oh, ke cuman masjid, ngaji, ngaji ya, cuman puasa segitu. Segi. makan enggak bisa. Jalan juga, makan mah bisa. Oh, Kerja-kerja enggak kerja. bisa. Oh, enggak bisa. Aduh, enak ya. Enggak bisa kerja apa-apa. Enggak apa-apa Sebenarnya um, itu mah harus ada ketekunan ya, karena kita harus menyadari jangan sampai sakit ini rasanya kita ujian. Kalau ujian kita gak akan enggak akan pernah bisa sembuh. Tapi kalau sakit itu kita bilang bahwa ini musibah. Kemudian tahu musibah itu dari kesalahan kita. Kemudian kita arahnya kemana? Mohon ampun. Kalau itu kita lakukan terus mohon ampun. Kemudian kita berubah. Berubah dari yang dulu. Istilahnya kalau teman-teman kita bilang hijrah. Hijrah dari sifat-sifat buruk menjadi sifat yang lebih baik. Itu Allah akan ngasih jalan. Benar. Enggak akan pak. Akan ngasih jalan. Oh maaf ya. Yang dosa apa gitu Yang harus benar-benar ditobati gitu Nah suaminya kemana sekarang? Enggak kesini <laughs> Enggak ada ongkosnya <laughs> Ya kalau sebelah Ini biasanya nih Biasanya suami ibu Cenderung orangnya agak pendiam Kemudian Kalau ada masalah jarang diceritain Suami ibu seperti itu enggak? Emang iya saya yang banyak ngomong Ah jadi... Ya benar. Makanya saya juga tahu Karena saya kan pacarnya suami ibu dulu oh. <laughs> Jadi orang yang sering pendiam Kemudian kalau ada masalah jarang ngomong Kemudian kalau ada kejengkelan kemarahan itu banyak diam Itu biasanya nanti sakitnya berat sebelah atau stroke Hanya itu aja Hanya itu aja Itu aja pun susah ya <laughs> Tapi Buang intinya ke arah sanana Disini harus berubah Berarti beliau harus berubah Jangan diam Jangan terlalu diam Kalau ada masalah bicarain hanya itu saja berubah ke arah sana, kemudian mohon ampun pada Allah taala jika diamnya itu salah di hadapan Allah. Harus seperti itu, harus harus mohon ampun, ya Allah jika diam saya ini salah saya mohon ampun kepadamu. Harus berani ngomong seperti itu. Jangan hanya astaghfirullah, ladzi mastaghfiruh, ada enggak seperti itu. Itu mohon ampun tapi enggak menuju Ya. sekarang mah gini aja pak saya minta doanya sama pak ustad kemudian ustad mah orang soleh ya waktu dijamai doanya saya, bu, saya, saya, saya saya aja bu Eh bang, Saya mau melihatnya Pak Ustaz Danu itu orang Soleh pokoknya Amin ya, Nanti kalau memang suami Nanti melihat acara ini Mudah-mudahan dalam berdoa Suami memahami dan ya. mudah-mudahan Kalau ini ibu yang tanya suami Nanti insya Allah oh itu kekurangan saya Mudah-mudahan suami nanti faham Setelah faham nanti kita doa sama-sama Mudah-mudahan kalau keikhlasan dalam berdoa, ketulusan dalam berdoa, mudah-mudahan Allah ridho sehingga memberikan kesembuhan kepada adik juga kepada suami ibu juga. Ya Amin. Ya. Terima kasih ibu Saripah. Ibu Saripah ya ibu Saripah ya. Mohon doanya pak ustadz. Iye tiap iye, tiap iye. Tiap sabar. Tiap bisa. <laughs> <laughs> sabar di hadapan orang tua saya. Oh, insyaallah insyaallah. Ya. Saya belum bisa. Ngapa Membalas apa-apa, Ia enggak apa-apa, -apa, Ibu. Doain. Apa -apa. ya, doain aja kasih, orang tua yang baik. Mudah-mudahan nanti bisa membahagiakan suami saya. Alhamdulillah amin amin amin amin. terima ya, kasih, Bu ya. Terima ya, kasih. Sama-sama, ya. ah, Ibu. Kafan alhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Berikutnya ada yang mau bertanya, silakan. Ibu boleh berdiri, boleh dibantu, Pak. Ya. Terima kasih, ibu bisa berdiri? Bisa pak. Bisa, bisa pegang mic nya juga bu? Nggak bisa? Bisa. Oh bisa. Silakan sebutkan namanya ibu siapa? Ya. Dan dari Bism mana? Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau nama saya, warahmatullahi nama, warahmatullahi warahmatullahi nama saya Hajarukini dari Tanjung Pinang Rio. Ibu siapa? Ya, Rukini dari Tanjung Pinang Riau. Ibu Mini, Ibu Rukini. Hajar Rukini. Ibu Hajar Rukini. Iya, dari Tanjung Pinang Riau. Dari Tanjung Pinang Riau. Ya, ya Syama Masjid Al-Insan. Iya. Jamaah Masjid Al-Insan. Ya. Jama Al Oke, okay, baik. Ini keluhan saya, Pak ya. Oh, mata kurang apa kurang anu penglihatan gitu kurang. Oh kaki saya ini semalam sudah enak Ibu, Pak Ibu boleh digunakan mic-nya ya. Supaya yang di seluruh Indonesia Nonton di rumah juga bisa mendengarkan ya. Bagaimana masalah yang dialami itu Semalam sudah enak Pak Lantaran ada orang itu yang pekek-pekek itu Kok jadi sakit lagi sekarang pakai pake apa Ibu? entar tar Ibu kemarin kayaknya kita ketemu deh ya kan? Ya. Ibu bilang ada orang pekek-pekek itu Maksudnya orang kesurupan kemarin Iya jadi Agaya. kok sakit sakit sekali sakit, sakit saya ini pak berat sekali Oh kalau... gitu. Ya. <laughs> pake, pake oh, triatria, Sria, iya, iya. iya. Pakai pakai itu kesuruhan mana? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Iya. Seru nih pakai paket. Iya. <laughs> iya. Ya, Alhamdulillah. Maaf ibu. Yang, yang di depan, yang di pas yang di depan saya duduk itu tangannya gini-gini. Jadi saya itu enggak karuan jantungnya itu. Jadi sakit lagi <laughs> tadi <saat> ini. <laughs> jalar gitu maksudnya bu istilahnya ya istilahnya memang dari sebelahnya ibu haja rugini ini kemarin kali ya saya kan nggak tahu ya saya nyambing doa aja kali yang di dalam tetangga berdoa uh, pada waktu berdoa ada tetangga berdoa ada tetangga berdoanya itu ada sebagian ilmunya atau amalannya saya nggak tahu uh -huh. kali itu keluar nerempet ngerempet, ngerempet kebanyakan ibu aja kok oh, kesrempet ibu ceritanya nah ibu aja kesrempet udah tua ya gini lah namanya orang tua kesrempet makhluk iya tuh arti ya. pak ustadz iya namanya juga makhluk ya beginilah karena sudah ya. di iya ditata di Quran ya ya meng gimana lagi kita harus mengimani dan harus kita harus iya. bukan berarti kita harus mempercayai Iya ya saja ya di mana ya Ustaz? Mending aja ya Pak Ustaz. Enggak semuanya kalau saya. Iya <laughs> sih. Saya itu dengan rempet mah. Saya itu dengan ma. ya. makhluk-makhluk begitu sebenarnya juga takut. <laughs> Makanya kalau saya mimpin doa itu enggak mau cejeran, enggak mau. Nanti kalau kesrempet. <laughs> <ternyata. laughs> Ibu Hajaru <Ruk> ini. <clears throat> mudah-mudahan ini Ibu Hajar ini uh, kemarin beliau juga sedekah alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya doain Mudah-mudahan sodako ibu Ibu ikhlas Dan mudah-mudahan Nanti Allah akan membalas Kalau amin. tidak dengan rezeki yang amin. ditambahkan amin. Dengan amal soleh ibu Mudah-mudahan sodako yang kemarin Yang amin. ibu berikan itu Benar-benar bisa dipergunakan di jalan Allah amin, amin. Sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang do'afa atau fakir miskin amin. Amin. Karena memang saudara-saudara ibu tidaklah kecil bagi kita-kita ya bu ya Mudah-mudahan ibu ikhlas dan Allah ridho sehingga ibu mudah-mudahan itu bisa menjadikan amal soleh yang nanti bisa dibawa pada waktu Ya umul kiamat nanti Amin, Amin. Ya, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita doa sama-sama lagi Ibu Dan tanya sama tetangga berdoa Nanti kira-kira kalau Ibu berdoa Bisa gerak-gerak enggak gitu aja gitu tanya Kalau tetangga bilang Insya Allah enggak bu Ahmad duduk di situ Ibu Kalau misalnya e, iya ya? Ibu pindah, e, serdual, <laughs> pindah. Lagi. Engga, Enggak Enggak tahunya Ibu Haja nanti pindahnya di depan Saya <laughs> dekat sama Ustaz <laughs> Insya Allah tidak apa-apa bu Haja Ya Mudah-mudahan nanti uh, dalam berdoa Ibu ngamin aja Dan mudah-mudahan yang uh, saat ini Kalau ada makhluk yang menempel pada Ibu Ajaru Kini ya benar ya Mudah-mudahan ya. mereka keluar dari tubuh Amin. Ibu Amin. Amin. Dan mereka keluar juga dengan ikhlas Amin. Dan keluar pun tidak bawa apa-apa Kecuali Amin. memang keluar ya bu ya Amin. Amin. Amin. Sehingga Ibu bisa sehat Amin. Seperti yang ibu inginkan ya, Amin, Amin, Amin, amin ya Robal Alamin. Amin. Jadi sabar ya bu, nanti ikut berdoa ya. Iya ya. Ini yang sebelah ini putranya sebenarnya. Oh putra, iya. Iya iya iya iya. Ya, ya. Ini makasih, ini kak, kaki ya. saya ini pak ya rasanya berpasir-pasir gitu seperti ada. Iya ada pasirnya gitu. Rasanya itu seperti ada. Seperti video, ada make nya nggak detiknya bu. Make nya menjalan-jalan itu rasanya. Iya, atau... itu teman-temannya ibu dulu itu, makanya <tuk> nanti kalau kita doa, coba nanti kita bantu doanya pakai ini deh. Kalau ibu dulu barangkali ya bu, iya, iya. barangkali dulu ibu itu waktu muda itu ya punya punya ilmu dikit kali ibu ikhlas enggak ilmu tersebut keluar dari tubuh ibu karena Allah karena Allah Eh fas ikhlas semua Pak Ika. Eh fas ya Ika alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. mudah-mudahan nanti dalam berdoa mereka keluar semua ya Bu iya, iya. alhamdulillah ibu yang sabar ya, Bu Haji ya iya. terima kasih Ibu Ajarokini dan juga putranya Assalamuala... berarti nanti begitu doa Assalamualaikum asal jangan ada yang kesrempet lagi tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. itu memang bisa begitu bahwa ada ada ceritanya begitu keluar bisa masuk lagi ke media yang lain gitu bukan masuk sih kadang-kadang makhluk itu kan punya teman punya konsi uh, punya musuh sama seperti oh, kita oh begitu ada temennya berarti itu ada temennya ya join begitu sebelahnya tahu musuhnya nyerang merger iya merger atau nyerang oh, kalah bang ya bisa gabung rupanya mereka. Sama-sama okay. seperti kita kalau mamanya ada kelompok Islam yang ini enggak setuju Islam itu serang-serangan. Bom-boman. Tapi kan enggak mm -hmm. benar Pak Ustaz hey, ya, itu. Iya, lah, benar yang melihatnya ya memang enggak benar, tapi kan ya begitu itu. Ya mudah-mudahan. makhluk kan begitu ya. Ya mudah-mudahan jemaah Bengkulu enggak seperti itu ya Pak Ustaz. Insyaallah enggak lah jemaah Bengkulu itu baik-baik. Amin. Am hampir semuanya sedekah. Amin. Amin. Kok serius sih, Ya, Yaudah kita berhenti ya Pak ya, Ustaz okay, okay. okay, Jangan kemana-mana Pemirsa kami akan kembali saat lagi Sekali lagi anda yang mau menghubungi uh, langsung Bengkel Hati silakan. nomornya adalah 021-877-97000 Atau 877-98000 Bengkel Hati akan kembali sesaat lagi Di acara Bengkel Hati insya Allah niat kita adalah mengikuti pengajian dengan tulus dan ikhlas Karena sering juga diceritakan oleh Ustadz Danu uh, Apabila dibacakan uh, Al-Quran kepadamu Maka dengarkanlah Begitu ya Pak Ustadz ya? Iya memang harus seperti itu Kalau memang ada pengajian Ya kita hmm. harus mau mendengarkan ya. Karena memang ada dasarnya Itu harus semuanya karena Allah Ta'ala Kalau memang semua kita dengerin pengajian karena Allah Sudah dijelaskan Kalau pengajian biasanya yang diceritakan Ayat-ayat Allah kan Seperti hmm. itu Maa ada dasarnya. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu yeah. wa antasitulalakum turham. Jadi kalau ada pengajian, mm -hmm. ada orang membaca Quran, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi Amin. rahmat ini tidak kerasa, tahu-tahu kita sudah merasakan. Makanya benar-benar yeah. didengarkan karena Allah taala. Kalau misalnya ada yang niatnya datang ke sini atau dengerin supaya saya sembuh gitu. Bagaimana Pak Ustad? Ya, ya nggak apa-apa. Cuma oh, ya kalau saya tetap mencoba mengajak luruslah. Ya kalau bisa niatnya karena Allah jangan sembuh karena memang bisa aja niatnya ingin sembuh-sembuh, uh -huh. tapi belum tentu itu mendapatkan rahmat hanya kesembuhan di duniawi aja K kena, kena kena untuk untuk apa sih Pak Ustad? Rahmat itu Pak Ustadnya Pak Rahmat ada di sini. Iya. <laughs> <laughs> ya rahmat ini adalah sesuatu yang yang sangat berhubungan erat dengan keadaan kehidupan kita nantinya dan juga di akhirat Jadi yang pertama kalau kita mau mendengarkan pengajian Itu pertama itu yang diturunkan hidayah petunjuk Petunjuk hmm. jadi belum rahmat, belum tentu rahmat hmm. Kalau beliau sudah memahami tentang petunjuk ini Kemudian beliau berjanji niat pada Allah hmm. Mau menjalankan petunjuk-petunjuk ini Nah Allah menunggu kalau petunjuk itu dijalankan Dijalankan dijalankan uh -huh. Barulah rahmat Itu diturunkan uh -huh. Sebenarnya seperti itu oh, Nah kalau okay. memang uh, Ada firman yang akan diturunkan rahmat Jika dia itu mendengarkan dan memperhatikan Rahmat ini tidak tiada datang mau mendengarkan Niatnya untuk kesembuhan Rahmat tidak akan turun yang begitu okay. Jadi rahmat turun bagi orang-orang Sudah memahami uh -huh. Sudah menjalankan baru rahmat ini turun dan Rahmat ini yang dipergunakan untuk apa? salah satunya cadangan untuk Allah melihat doa doa beliau gitu oh, siapa nah, yang nggak mau doanya didengarin ya Nah murid? rahmat ini ini sebenarnya juga kumpulan dari amal amal sholat jadi bisa itu menjadi rahmat nantinya ya, amin, ya, ya. amin Amin Amin Jadi kalau udah amal sholatnya cukup kita berdoa ya Alhamdulillah gampang di Ijabaya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya. niat kita sama-sama lilai taala dan rahmat itu turun kepada kita semua ya pak ya, ibu ya, ya. Siapa yang nggak mau coba doanya dikabulin, didengerin gitu kan orang-orang sementara pengen gimana caranya datang ke sini ke sana supaya doanya dikabulin. Nah ni eh, seperti janji saya mungkin beliau sudah berdoa untuk bisa bersilaturahmi langsung dengan Ustaz Danu dan nah, alhamdulillah bisa insya Allah dikabulkan nih yang mau bertanya silakan. Ibu, siapa namanya? asal dari mana, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari... Ya, nama saya Haja Siti Masuda. Haja Siti? Sepatah Tangerang. Eh, siapa, Ibu nama Haja? Nama saya Haji Siti, Haja. Siapa, bu? Haji Siti Masuda dari... Ibu Haja Tengrang. siapa, Ibu? Tengang. Agak dekat-dekat, Gak dengar, Ibu saya, bu. Bawa anak saya ini dia... Nama saya Hajah Siti Masuda. Ibu ya iya, Siti, ibu. iya iya. silakan, Ibu. Ini sepatan Tangerang. Iya silakan Ibu. Membawa anak saya ini kurang sehat. Kurang sehat. Ya, Pak Ustadz parahnya udah jalan 3 tahun. Jadi 1 tahun. Enggak, enggak jatuh enggak apa Jadi setahun lain lagi, setahun lagi Setahun lain lagi, setahun lain lagi Tapi berobatnya terus Bukannya makin sehat, malah makin parah Berobatnya bukan ke dokter kali, Bu Ayo, sekarang gimana sekarang saya, ayo ya, Bingung saya, siapa yang nyari, ginian <sumur> <sumur> Aduh, enak, kita enak. main film jaga sembung Bawa golok Ya sudah, ya, Silakan. Kenapa sakitnya deh, Mas? Enggak, beratnya kebanyakan dari diurut, Bang. Diurut. Diurut ya? ya? Yang urut dokter apa? Jadi ngurut tukang urut ya? Ya eh, tukang urut dokter ada loh. Bukan dokter ya? Bukan Beda lagi, Pak. Tapi enggak pernah ke dokter. Eh, uh, pernah dulu, pernah. Berapa kali? Uh, dua kali. Ah, ya jangan kalau dua kali enggak sembuh. Paling tidak 50 kali. Banyak amat, pak Ustaz lima puluh kali. Saya menganjurkan. Oh, program pemerintah kalau sakit ke rumah sakit. Saya menganjurkan. Ibenar. Ikan bener. Tapi kalau mau ngebenerin hati, kepengal hati. Kalau mau nederin hati, kepengal hati boleh, ke rumah sakit juga boleh. Ibe, dah lagi, pak Benerin sakit hepatitis itu hati juga. Aliver. Kenapa? Awalnya kenapa, Mas? Ini enggak kayak, kayak, kayak terasa berat tuh Pak? Mustahil. Apa? Berat? Apa yang Berat. Ya, badan, pinggang yang sama kaki berat tidak berat. Itu setelah diurut. Apa sebelum? Ya. Sebelum sakit maksud saya. Bicara juga enggak kesikit. Ubi itu. Gimana? Enggak bicara juga kesikit. Enggak mikir. Enggak mikir lancar itu. Bicara juga kurang lancar maksudnya. Iya, iya itu. Oh. Dulunya kenapa? Mas udah punya istri belum? Belum e, Mas namanya siapa? -Maman, Maman Firmansah Maman Firmansah? Iya betul Mas Maman Firmansah Mas Maman Firmansah sering jengkel sama orang tua enggak? Kenapa ibu? Tadinya kerap, boleh bisa dipinjamin ibunya Mike. Ya, ya. Adina, malah enggak. Oh, iya enggak? Oh, iya, iya nanti ya. Iya, iya, iya. Nah, kapok nanti kalau enggak bisa ngene ya. Pas bayi tanggung jawab gimana Bu, ya? ya saya pengen dengar, Pak Ustaz. Iya. Isa ya, dia udah ngajak. Ya, ah udah bisa ceramah, uh ceramah -uh. panggilan. Uh -uh. tapi uh -uh. sampai sekarang Enggak bermanfaat ilmunya di rumah aja, jadi uh -uh. itu uh -uh. sebenarnya uh -uh. boleh nggak cerita? Ya, uh -uh. baik baik ibu, oke boleh dimulai lagi bu. punya anak yang hidup lima. nggak kamu mas? Ya, yang gak, yang... Ibu ibu ibu ibu sabar. <laughs> uh, ya ibu punya <laughs> anak lima, namanya masing-masing mudah-mudahan semuanya sehat ya bu ya. Oke, boleh dikembalikan naiknya kepada putranya, putranya? Ya. Mas Maman. Mas Maman, saya mau tanya, Maman, ya. sering cengkel nggak sama orang tua tapi disimpan di sini? Iya pernah sih dulu. Bener ya? Iya pernah. Pertanyaan saya sekali lagi saya mau tanya, Mas Maman pernah ngamalin ilmu nggak, Diam-diam Sebelum sakit ngamalin baca ini baca ngamalin terus terus terus gitu? Iya pernah pernah sih. Bener ya? Bener ya. Aduh. Ah, tuh, kalau udah ketemu ilmu itu pusing kepala saya udah. Ya Apanya sudah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Ah, itu mas ilmu yang normal-normal. Ini ilmu yang nggak kelihatan gitu gimana? Oh nih belajar ilmu yang nggak kelihatan? Iya kalau ilmu ngajinya mah bagus-bagus saja. -bagus gimana belajarnya yang nggak kelihatan gitu, mas? Makanya saya juga tanya. <laughs> mas Maman nanti yeah. Mas Maman ikut berdoa. Yeah. Saya mencoba membantu ya doanya yeah. nanti untuk. Saya memohon kepada Allah agar Allah berkenan hmm. uh, me, me, me, mengeluarkan ilmu-ilmu di tubuh kita. Ikhlas enggak kira-kira Mas Maman? Ikhlas. Ikhlas ya. Nanti kita coba dalam berdoa ya Mas Maman yeah, ya. Yeah. Nanti ngaminin serius ya Mas Maman yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Dan Mas Maman jangan jangan sering jengkel walaupun tersimpan. Iya. Yeah. Banyak senyum kayak begini banyak senyum yeah. aja. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay? Oke, okay. alhamdulillah. Selesai Sel Mas Ibunya mau oh, ngomong. Jangan <laughs> jangan. Selesai. Terima kasih Mas Maman. Tuh kapok. Terima kasih Ibu Haja Siti. Ia ya, boleh duduk kembali Ibu. Silakan. Ikan. Ya min. Terima kasih. Aiyah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh. Begitu Ibu Siti pegang mic. Kok deg-dekan saya Bang? Itu namanya jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. Jadi ya, kita break dulu sebentar pemirsa jangan ke mana-mana. Kami akan kembali saat lagi hanya di Bengkel Hati. Pemirsa jemaah Bengkel Hati yang berbahagia di manapun Anda berada, sampailah kita di bagian akhir dari acara Bengkel Hati pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, acara ini selalu ditutup oleh uh, Ustaz Daru dengan doa. Dan kami persilahkan buat anda mungkin yang ingin membesarkan suara atau volume TV anda silakan dan sama-sama mudah-mudahan kita ikhlas semua untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ini adalah bagian dari ikhtiar kita dan untuk itu marilah sama-sama kita memanjatkan doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz Danu. Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Mas Bayu. Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah Amin Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusuk, dengan tulus Mengaminkan doa kami dengan ikhlas Benar-benar disapi di dalam hati sehingga memahami arti doa-doa tersebut Dan kemudian bagi bapak, ibu yang ada ilmu yang tidak manfaat di dalam tubuhnya atau makhluk lain yang akan menjadikan tubuh kita kacau Yang akan menguasai tubuh kita Marilah kita coba ikhlaskan mereka keluar dari tubuh kita Karena bagaimanapun juga dia bisa mengganggu keimanan dan ketauhitan kita Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusus Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma shawali ala muhammad wa ala Ali wa shahidi ajamain Ya Allah ya aziz Engkau lah yang berkuasa semua makhlukmu yang ada di langit dan di bumi ya Allah Dan engkau lah yang menguasai semua makhlukmu yang tampak oleh mata kita Dan yang tidak tampak oleh kami ya Allah Ya Allah, Ya Ghaffar engkaulah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan Sejak akhir balik hingga saat ini, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan Dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Karena kami sering berkata kasar kepada suami kami, Ya Allah Ya Allah benar dosa yang kami lakukan kepada istri kami ya Allah Karena perbuatan dolim kami Ya Allah benar dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada teman-teman kami Kepada hambamu yang lain ya Allah Dan juga kepada makhluk yang diciptakan di muka bumi ini ya Allah Ya Allah benar dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapanmu ya Allah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 Ya Allah, Alhamdulillah kesalahan dan dosa kami jika kami senantiasa melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu, Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan riski dalam setiap harinya, Ya Allah. Ya Allah, jika kami masih banyak salah dan dosa. Sehingga engkau berikan kami musibah dan peringatan dan sakit kepada kami Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Ya Allah Dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami Ya Allah Dan mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami Ya Allah Amin Ya Allah jika diantara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa kami sebagai orang tuanya, Ya Allah, kami mohon ampun kepadaMu ya Ghaffar dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak-anak kami, Ya Allah, agar kami senanti asal bersujud kepadaMu, Ya Allah, Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami, di dalam jantung kami dan hati kami jika ada makhluk-makhlukmu yang tidak tampak yang menguasai kami, ya Allah Dari ilmu-ilmu yang pernah kami pelajari Atau dari ilmu orang lain yang berbuat dolim kepada kami Atau dari makhlukmu yang lain yang berbuat dolim kepada kami Ya Allah Jika ilmu-ilmu kami tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam Jika ilmu-ilmu kami tidak ada tuntunan di dalam sunnah Rasulmu, ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya Allah dan kami mohon kepadamu ya Aziz. Agar engkau cabut ilmu-ilmu yang tidak manfaat di dalam tubuh kami ya Allah. Engkau keluarkan makhluk-makhluk yang tidak tampak dari tubuh kami ya Allah. Engkau keluarkan mereka yang menguasai hati kami. Yang menguasai jantung kami. Yang menguasai fikiran kami ya Allah. Kami mohon agar engkau keluarkan mereka dari tubuh kami ya Allah. Agar kami keimanan dan ketauhitan kami tidak terganggu oleh mereka Ya Allah, amin Ya Allah Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kau kutuk, ya Allah Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kecengkelan yang ada di dalam hati kami, ya Allah Dekatkanlah kami dengan kesabaranmu, ya Allah Dekatkanlah kami dengan orang-orang insyaAllah, ya Allah, amin Ya Allah, ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib di muka bumi ini, ya Allah Agar hati kami tenang dan tenteram Ya Allah dan sebagian kami berikan Di jalanmu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Mudahkanlah mudahkanlah usaha kebaikan Yang kami jalankan di bumi ini Ya Allah agar senantiasa Berbuat baik dan bermanfaat bagi kami Ya Allah Ya Fattah Mudahkanlah kami belajar kebenaran Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulmu Ya Allah sehingga kami bisa Menjalankan syariat Islam dengan istiqamah Ya Allah, ya Allah hanya kepadamulah Kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa demikianlah acara Bengkel Hati pada pagi hari ini dan melalui acara ini marilah sama-sama kita jaga hati, jaga amal perbuatan kita. Dan mengawali minggu ini mengawali hari Senin ini mari kita mulai satu dengan hati yang bersih agar apapun yang kita lakukan bernilai sebagai amal soleh di hadapan awas bawah Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada uh, jamaah yang belum bisa bertanya langsung masuk danu dan juga berasal di rumah. Terima kasih atas per perhatian anda kita bertemu lagi minggu depan atau yang hanya di bengkel hati saya pak Yos karena pamit mengundur diri. Oleh topik lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.